私は何をしてるの Ya, selamat ya. siang Selamat siang Iya Yang bisa kita lakukan Yang menghadapi Pertagangan ini Kalau kita punya Sektor industri Atau jangka yang ada Di ASEAN Itu kita tingkatkan Ya Misalnya TKI Ya itu bang Berarti di Malaysia t e n g a h n g a n y a Banyak Banyak Banyak Bisa bebas Iya itu aja Ini bang Terima kasih i Ya, okay. ya, saya rasa lebih baik Ditiarkan saja ya karena, karena orang Indonesia ini Kalau u d a h ke-tetak baru ke-atik Jadi Saya rasa j a r i n n a j a Berjalan、gitu. Halo Silahkan Bajito Perbaiki dulu Institusi aparat Dari Presokai s a m p a h yang Uh, di dalam kota semua ya yang ngurusin izin-izin itu semua harus t e r b a r u i karena kalau tidak diterbaruhi maka bisa terjadi itulah namanya uh, apa uh, biaya tambahan yang mahal itu ya kita kan bisa beresai itu dan juga kalau untuk ketar kerja jangan sebentar-bentar demo jangan sebentar-bentar protes gitu kan Uh, yang Ketiga, untuk p e m e r i n t a h n y juga harus mendukung. Ya kalau di China itu pemerintahnya itu mendukung sekali itu, malah dia memberikan fasilitas-fasilitas yang wah super sangat mudah itu ya, dibantu dengan fasilitas oleh pemerintah China itu misalnya pengurutan izin,、uh, lahan tanahnya, dan、uh, segala macam untuk、uh, repectnya. dan untuk segala macam tenaga kerja, semuanya didukung dan semuanya tuh tompak gitu loh、uh, bekerja sama dengan baik nah inilah yang harus d i p e r b a h a r u i di Indonesia ini Agar nantinya waktu uh, uh, ada p e r d g a n g a n bebas ini kita n gak g kecateran gitu lah. o、okay. Kalau e k kita、ya. mau menang kita bisa Tapi kita benar-benar harus berupa dari, dari yang atas mulai dulu ini Yang penaga pengurusan-pengurusan izin izin-izin ya seperti ini Jangan lagi ada izin-izin atau uang-uang siluman yang、okay. yang ya. ber, ber, bertambah b e r banyak malah ya Terima kasih Pak Sito, Pak Sulaiman, selamat sore でも、パターンができるのに、パのに、パターに、パターン e できるのに、パターンができるのに、ができるる itu untuk barang-barang masuknya, misalnya barang-barang yang bisa membahayakan, yang tidak sesuai standar, tidak sesuai kualiti, ya itu harus kita cek di dalam itu biaya-biaya siluman di dalam negeri itu sudah harus kita、nah, hapus. Itu aja ya. Terima kasih. Oke.、Okay.